Pak Alex selamat pagi Selamat pagi Bu s i l a k a n Pak Alex komentar ini. Ya Mas Efren Ya ini sebuah tantangan Buat negara Republik Indonesia Apakah dia bisa berdaulat Atau tidak di negaranya sendiri I don't want to be、uh, Treated by a Fight of、uh, Ambassador Jadi kita jangan mau Diancam-mancam seperti itu Kebetulan、eh, kita dari grup masyarakat ini yang korban-korban pertambangan itu mau buat sebuah p e r t e m u a n nanti untuk menentang kerusakan alam dengan pembagian yang tidak ada gunanya buat bangsa Indonesia seperti di Freeport, Newmont, kemudian di, di Nalu Masalah itu. Jadi saya pikir Kalau perlu agak revolusi harus sedikit, jangan hanya renegotiasi, tapi di, di, di r o m b a k total aja. Thank you. Oke,、okay, terima kasih Pak Alex. Selamat Pagi Pak Joni. Pagi ya. Iya, iya komentarnya Pak? Ya, saya kira kita nggak perlu takut. Kita sudah mencukupi s t i l a h permenyakan pertambangan. Saya kira kita sudah banyak ahlinya pertamina cukup pengalaman dan、eh, teknologinya juga sudah banyak gitu. Jadi walaupun masalah investor, saya kira kita juga bisa m e n a l i pasar modal dan segala macam jadi tidak ada yang perlu ditakutkan untuk、uh, apa untuk masalah ini、mm -hmm. justru kita m e l i h a t bagaimana kepentingan bangsa dan negara ini kita bisa dapat pajak dan segala macam mungkin orang Indonesia lebih banyak lagi yang kerja di sana dan segala macam ini saya lebih positif saya pikir t i d a k perlu takut saya kira kalau untuk masalah p e r t n y a a n terima kasih Pak Joni Pak Zeno selamat pagi. Iya selamat pagi komentar n y a Pak. いいいいバパランタジトは、オータイアンアラームにして、と、ピコーラーと、アメリアイジャーが、オータニアンバナケット、ヨングトニアバナガナケット、アンディサイト、モダニアボロン、オーライト、ヨングトタイアンアラーム、マトバー、アタック、オムエトン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、ジャー、ジャー、アニバレット、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、 Indonesia selamanya miskin terlalu selamat lama、hmm, Baik, terima kasih Pak z a i n a l Pak Edo p e n e l e f o n terakhir, selamat pagi Selamat pagi Mbak, dengan saya sini Edo Kondologit Pak Saya、baik. orang Papua Baik, apa kabar Bang Edo? Silahkan、eh, k a m e n t a r Saya sangat setuju, kita harus b e r n e g o s i a s i dan Kalau bisa, kita tuh nasionalisasi lah sekalian gitu loh Mbak Kita udah sekian tahun jadi kuli di negeri sendiri Dan ini saatnya kita bangkit untuk キタナカイルビトム k ンバータ、キタナカインバータ、キタナカイルミスキミタナカイルビトジェリー、サインアスク、ジュジマ、バカルリア、アンシキトロ、ミミガキンサマディア、アメリカゴヘアカタムアナウラン、サイアンアンコ、カナポリマディア、モバディア、モバディア、モバディア、モバディア、 Saya ingin menanggapi bahwa Kalau ancaman dari Wakil d u b e s itu Sebaiknya dari pemerintah Jangan gentar Kenapa? Karena misalnya Kita ambil contoh Freeport Freeport pembagian、uh, Keuntungannya begitu kecil Untuk Indonesia Dan Freeport Perusahaan yang hanya sekitar、uh, Puluhan tahun saja Sudah meraup keuntungan Sampai skala perusahaan y a itu Di standar and full Uh, standar uh, rating Amerika itu dia sudah melebihi perusahaan Coca-Cola yang bisa yang sudah 100, ta 100 tahun gitu loh, jadi keuntungan dia itu ambil dari bumi per, per bumi Indonesia itu sudah begitu banyak, sedangkan yang dia sumbangkan hanya sedikit, s e g e l i n t i r saja, s i l a k a n dia、uh, hengkang dari Indonesia, terima kasih baik, terima kasih Pak Ari